ربكاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Azza ya, kita lanjutkan kajian kita mengenai tentang Taisirul Alam apa Umdatul Ahkamun ya, Dengan syarahnya Taisirul Alam sampai hadis mengenai tayamum ya. Jadi kita bahas sekarang bab tentang at-tayamum. Yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, Dua minggu yang lalu ya. At-tayamum adalah ibadah ya, bersuci sebagai pengganti wudu. Ya artinya tayammum itu al-qasdu al makna tayammum artinya al-qasdu sudah kita bahas artinya yaitu maksud keinginan jika orang tidak ada air maka pasti dia menginginkan eh, as-su'id as-su'id itu adalah pasir atau permukaan tanah untuk tayammum Intinya atayamum itu adalah menurut ulama fokohah bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, ya seperti apa namanya pasir, seperti romel, ya kerikil, seperti batu. Pink. Intinya sesuatu yang ada di permukaan bumi itu namanya as-sa'id. Jadi, Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudu. Yang menggunakan at-turab, itu turbiyah yaitu tanah yang suci. Kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak e, tangan sampai pergelangan. Tatkala tidak ada air atau tatkala tidak mampu untuk menggunakan air ada dua keadaan ya jadi kemarin sudah bahas tentang syarat kan tayamum syarat tayamum ya di antaranya adalah tidak ada air ketika tidak ada air syaratnya itu yang kedua tidak mampu untuk menggunakan air bisa karena sakit bisa karena uh, kalau menggunakan air akan bertambah sakitnya atau tambah lama sembuhnya maka boleh menggunakan air. Dan tentang tayamum tetap, telah ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an dalam syara'i as-sunnah juga dalam hadis dan ijma'. Jadi tayamum ditetapkan oleh syara'i dengan Al-Kitab dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dalilnya tentang isyaratnya tayamum qala Allah taala walaa minal baitil haram kemudian ayat almaidah ayat bukan almaidah ayat 2 tapi almaidah ayat 6 ya almaidah ayat 6 bukan ayat 2 jadi dalam almaidah ayat, ayat 6 itu kan wamsahu biwujuhikum wa aidikum ya jadi basuhlah bukan basuh usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 6 Dalam hadis hadis banyak di antaranya kita bahas sekarang ya tentang hadis dari Bayat Imran bin Husein tentang hadis uh, ya tayamum. Kemudian tentang ijma ditetapkan ijma berkata Ibn Qudamah bahasanya ulama Islam al-Ummah Islamiyah telah sepakat tentang uh, adanya tayamum. Selepas ijma kata ibu kudamah dalam al-mughni tidak ada yang menyisihi tentang masalah tayamum, ya kecuali orang eh, ahlu bidah yaitu arafil dan yang lainnya. Ya. Nah kemudian hadis yang kita sudah bahas, ya, pertama hadis yang kita akan ulang, ya. hadis tentang tayamum <coughs> nomor berapa di sana? Nomor 30 yang diterjemah. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu tu hadisnya. Anah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raa'ajulan muatazilan dalam yusli fil kaum. Nah ini ni hadis pertama yang kita bahas mengenai tentang uh, tayamum tentang uh, adanya tayamum dalam Islam. Di mana dari Imran bin Husain, ya. Bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang menyingkir atau berpisah, ya, tidak mengerjakan solat berjamaah dengan kaum yang lain. Ini ini kapan kejadiannya? Tatkala sedang musafir, bukan di Madinah. Tatkala sedang musafir Rasulullah dengan sahabatnya, dengan kaum untuk berjihad, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut. Jadi ada orang semua berjamaah orang ini sendirian, tidak ikut berjamaah. Ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum katanya. Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan salat bersama kaum yang lain? Faqala ya Rasulullah, asabatni jannabatun, ya janabatun, janabatun wa lama. Kemudian berkatalah, ya Laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, ya. wahai Rasulullah, aku apa, terkena junub atau aku lagi junub. Padahal sedang tidak ada air, jadi tidak ada bersamanya air, tidak punya air. Kami terkena janabah intinya, bisa dengan mimpi atau yang lainnya. Dan kami tidak punya air. Walama maka Fakahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Aleykabillasaiyyid, fainahu yafikah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu bisa menggunakan permukaan bumi as said Kamu bisa mempergunakan permukaan bumi itu untuk bersuci dan sudah mencukupi bagimu. Maksudnya apa? Disuruh disuruh tayamum dalam hadis ini. Cukup kamu dengan tayamum sudah. Ya, itu sudah mencukupimu kemudian uh, mencukupi kamu untuk bersuci dengan dengan turab dengan tanah. Ya, kemudian itu hadis riwayat mbukhari. Dalam hadis yang mulia ini, ya, di mana uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama para sahabat waktu itu sholat subuh. Di kejadian hadis ini tadkallas sholat subuh di mana, yaitu ketika musafir bepergian untuk berperangan ya untuk perang maka tatkala selesai sholat Rasul shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang tidak sholat bersama para sahabat yang lain dan yang dimana akhlak Nabi shallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut sekali sangat halus dimana Beliau ya dakwahnya juga dengan kebaikan. Ketika dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dengan lemah lembut, ya tidak kasar. Jadi tak kala dia melihat seorang yang tidak ikut solat, maka tidak menghardiknya dengan keras, tidak memarahi dengan keras. Ya padahal jelas kalau ada orang yang misah dari jamaah tidak solat, itu harus ditegur. Ya, tapi ada caranya untuk menegur. Sini Rasul SAW memberi arahan yang bagus ya Dimana beliau tidak langsung memarahinya Atau mencacinya orang yang e, misah dari jamaah Kemudian beliau bertanya untuk mengetahui sebabnya Kalau bertanya apa kata-kata beliau ya fulan. Bertanya sebabnya kenapa tidak langsung memarahi Tidak langsung menghardiknya Tidak langsung mencacinya enggak tapi bertanya ya fulan. Nah ini diantara sunnah nabi kalau enggak tahu nama seseorang maka panggil kita ya fulan. Ya, kalau di sini kan ya Muhammad gitu ya. Tapi boleh katanya dia ada sunah nabi. Di sini nabi memandang ya fulan dan nabi enggak tahu namanya orang ini maka dipanggil ya fulan. Si fulan, si fulan ya, misalkan gitu ya. Ini juga untuk menyembunyikan kalau kita untuk e, apa, mengingatkan ada seorang ya misalkan siapa yang e, menyebarkan tentang fitnah atau kita katakan si fulan misalnya tidak menyebut namanya untuk menghindari ghibah yang lainnya. Intinya ya fulan, apa yang menghalangi kamu untuk sholat bersama kami bersama kaum? Maka laki-laki tersebut ya mengemukakan menerangkan tentang alasannya supaya tidak ada sangkaan yang jelek kepada pada dia ya. maka dia mengatakan Wasanya saya tertimpa janabah dan tidak ada air bersama saya dia ya, tidak punya air untuk mandi janabah maka dia beristihad nanti solatnya diakhirkan saja nunggu adanya air akhirnya dia tidak ikut berjamaah bersama Nabi SAW maka Rasul SAW membeli petunjuk arahan bahwasanya Allah Subhanahu telah mensyariatkan yaitu tayamum sebagai pengganti wudu tatkala tidak adanya air yaitu cukup dengan ya menepukan tangan ke atas permukaan bumi namanya sa'id sa'id itu ada sesuatu yang ada di permukaan bumi namanya sa'id baik batu baik kerikil maupun pasir maupun tanah Maka cukup tepukan tangannya Kemudian usapkan ke wajah Satu kali Kemudian usapkan ke kedua telapak tangan Sampai pergelangan Satu kali nah, Jadi mengusapkan e, Tanahnya ke tangan Sampai pergelangan tangan Bukan sampai siku nah Jadi kanan dulu Begini Tuh Iya, usapannya. Kenapa enggak ininya? Kan ini sudah diterpak. Dan ketika menepukannya itu tangannya dibuka gini. Jangan diginiin. Ini dil ya, dibuka lebar dalam hadis. Tepuk 2 kali. Langsung wajah, bisu wajah, terus tangan. Tangan Ke kanan dulu gini. Ya. Iya. Iya, tangan yang kanan. Iya. Ya. Nah, kenapa ini enggak digosok? yang ada dua cara. Yang pertama ditiup dulu. Dalam hadis nanti saya ada hadisnya Nabi meniup dulu. Ditiup. Jadi, supaya enggak ada kerikil -kerik yang kasarnya itu. Jadi yang tinggal yang halusnya kan. Maksudnya apa? pasir yang kasarnya enggak ada, yang halusnya baru diusapin ke wajah. Ya. Nah, kemudian ya merata ke wajah merata satu kali. Enggak usah jenggotnya digini-gini, enggak seperti ai, enggak seperti nyela-nyela enggak cukup. Hanya diusap, sudah selesai. Satu kali. Kemudian Cukup satu kali ini, kemudian baru. Dan Imam Syafi'i berbeda dengan Jumhur. Imam Syafi'i mengatakan tangannya sampai siku. Imam Syafi'i, pendapatnya dia. Karena kenapa? Karena karena tayamum itu pengganti wudhu ya sama ketika mengusap tangan itu sampai siku. Imam Syafi'i, nggak ada perbedaan. Tapi yang lebih kuat pendapat Jumhur karena Allah mengatakan wa msahu bi wujhikum wa aidikum min. Wa aidikum min, tuh ya. Uh, di sana disebutkan hanya uh, usaplah tangan kalian tapi kalau dalam wudhu apa wa silu wujhakum wa idhikum wa idhikum ilal ma'roofik kalau wudhu basuhlah kedua tangan kalian sampai siku ada tambahannya kalau tayamum sampai apa uh, usaplah tangan kalian selesai nggak ada nggak ada terusan kan nah kata imam ahmad itu dikiaskan dengan uh, pemotongan pemotongan uh, tangan ketika hukuman had untuk orang yang mencuri, ya kan di dalam hadisnya potonglah tangannya sampai wisol, tangannya sampai wisol. Nah jadi dikiaskan dengan pemotongan tangan maka tayammum itu hanya sampai pergelangan, karena Nabi mengatakan, mengatakan tangan itu adalah hanya dari jari sampai sini. Kalau sini bukan tangan kalau bahasa Arab lebihnya bukan tangan. Tapi kalau bahasa kita lengan Kalian lihat tangan adalah ini Karena Allah menguncurkan kedua tangan kalian Bukan kedua lengan Karena kalau mengatakan tangan ditambah ilal marafiq Berarti ada tambahannya Tapi ketika tayamum cukup tangan kalian Nah maka yang pendapat jumurnya lebih kuat Meskipun di Indonesia dipakainya pendapat masyafi Kalau kita dulu belajar di Madrasah tayamumnya sampai siku Iya karena masyafi bersikeras sampai siku Tapi kita pendapat jumurnya lebih berhak Untuk abad karena lebih kuat cuman sampai pergelangan diusap ya tidak sama seperti hulu sampai kemudian nepuk-nepuknya juga Imam Syafi'i mengatakan dua kali boleh tepuk pertama tiup buat muka, tiup kedua buat tangan itu Imam Syafi'i. dia menyandarkan pendapat Ibnu Umar Ibnu Umar katanya dua kali tepukan kalau jumhur enggak satu kali saja kemudian wajah kemudian langsung tangan nah kalau masalah tepukan ini ada dua keadaan kita tiga boleh uh, fanatik dengan satu katanya boleh kita kalau ambil satu uh, tepukan ambil, mau ambil dua juga boleh karena ada sandarannya Ibnu Umar nah, kalau masalah tepukan tapi kalau masalah tangan cukup sampai pergelangan ini lebih kuat jadi tepukan boleh dua kali nepuk, boleh satu kali tepuk nah kita lihat di sini, ya Uh, dari hadis yang mulia ini ini masih umum intinya hadis ini menetapkan adanya tayamum tapi belum rinci nanti ada hadis berikutnya yang rinci cara mengusapnya uh, kesimpulannya dalam hadis Imran ya, bin Husain ini yang kesimpulannya yang pertama tayamum itu sebagai pengganti mandi ya tatkala bersuci dari janabah jadi tayamum juga pengganti mandi janabah tatkala kita junub Kemudian tidak ada air maka boleh diganti dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Nah, jadi bukan wudu saja. Tayamum itu tapi sekaligus mandi besar. Ya, hadis ini jelas. Kan Imran itu kena janabah, mimpi. Ya, maka enggak enggak ada air disuruh tayamum. Jadi intinya tayamum menggantikan hadas apa? menggantikan mandi untuk hadas besar dan menggantikan wudu untuk hadas kecil. Dua-duanya. Kemudian uh, tayamum ya tidaklah dike, dikerjakan kecuali tatkala tidak ada hanya air atau ketika tertimpa uh, apa, musibah dan dia tidak bisa untuk mempergunakan air, dia tidak bisa mem apa, mempergunakan air bisa jadi misalkan tambah parah sakitnya atau lama sembuhnya ya atau bertambah sakit kalau menggunakan air intinya ada larangan untuk menggunakan air karena sakit karena udzur ya kemudian juga ketika apa tidak ada air ini setelah dia berusaha untuk mencarinya jadi mencari air akhirnya enggak ada kemudian baru dia bertayamum tapi kalau kemungkinan ada air maka kita tunggu dulu air itu ya kemudian yang kedua juga kata para ulama ada air tapi cukup buat minum tidak bisa dipakai buat mandi, tidak bisa dipakai buat wudu, Cukup untuk minum saja Maka yang dilakukan apa? Apakah kita pakai air itu buat wudu? Apa air itu buat minum? Maka kata para ulama, air itu buat minum dan kita tayammu Misalkan kita di perjalanan ke padang pasir Cuma bawa hanya aqua 1 liter Dan kalau itu dipakai wudu, maka nanti tidak ada untuk minum Nah ini kan ada air, ada air tapi doruri kalau dipakai untuk minum ya, dipakai untuk uduk nanti gak ada untuk minum, gak ada bakolah gak ada untuk apa membeli air akhirnya apa yang dilakukan kita tayamum dan air itu untuk minum ya, nah itu jadi dibolehkan, kecuali kalau membawa airnya satu galon, ya banyak ya itu bisa buat minum, bisa buat uh, uduk juga karena para sahabat, dalilnya para sahabat ketika dia bepergian itu pasti bawa air ketika dia pergi jihad bawa air, tapi hanya cukup buat minum bahwa air buat minum di di di apa di untaknya, di kudanya hanya mungkin 1 2 liter di tempat air yang dari kulit itu kan. Enggak banyak enggak bawa banyak. Nah, maka eh, apa disyariatkan tayamum dan airnya untuk diminum. Kemudian yang ketiga, apa faedah dalam hadis ini? Apabila kita melihat seorang yang ya, dia muqassir. Muqassir itu dia apa namanya? mengurangi dalam amal kurang sempurna dalam amal dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang utama maka tidak boleh kita langsung mencacinya atau berbuat keras kepadanya sampai kita mengetahui alasannya sebabnya kenapa dia ia ya, mengurangi dalam amal contohnya ada orang yang saya lihat enggak enggak pernah suatu berjamaah begitu ya Jangan langsung begitu ketemu, langsung kita caci dia, kita lendahkan dia, tapi kita tanya sebabnya. Kenapa enggak jarang ke masjid nah, dengan kita mau, apa? ingin tahu sebabnya, tapi jangan dengan keras, dengan mencacinya, menjelekinya. Enggak, ini bukan manhaj nubuah, nah, Nabi bertanya dulu alasannya, jadi kalau orang melihat, misalkan contohnya juga orang, kok dia dipotong jenggotnya habis mungkin ditanya sebabnya padahal nggak ngerti mah gitu ya tapi kalau yang sering ngaji ya itu beda lagi udah tahu yang sering ngaji dia habisin misalkan bersih kalau nah, ditanya sebabnya mungkin dia belum tahu dalilnya atau dia subhat dalilnya men Muhammad dalilnya atau yang lainnya ya? intinya ada orang yang dia mengurangi syar'i dalam amal tidak berbuat uh, keras kepadanya tapi kita tanya alasannya sudah waduh jelas alasannya baru kita nasihati dia dengan lemah lembut ya dengan lemah lembut kemudian yang keempat ya ini bolehnya istihat ya adanya istihat istihat ini diperbolehkan dalam syar'i tentang sahabat ini beristihad Enggak ada air, ah nanti saya nunggu dulu lah. Uh, tidak ikut sholat nanti nunggu ada air baru dia sholat Ini ijtihad seorang sahabat. Intinya ada ijtihad dalam dinul Islam, dalam agama Islam tatkala uh, tidak ada dalil atau dalilnya belum jelas. Dan tidak ada ijtihad di dalam akidah. Ingat, ijtihad itu adanya dalam fikih. Dalam uh, uh, akidah tidak ada ijtihad karena akidah itu tauqifiyah. Ya, tidak bisa ada medan ijtihad di dalamnya. Kalau fikih itu ada luas, Sebagai samudra, ada perbedaan, ada ikhtilaf. Uh, ya, jadi kalau ikhtilaf dalam fikih namanya al-ikhtilafu tatawu, ikhtilaf yang dibolehkan selama ada dalil di dalamnya. Uh, ya, kalau dalam akidah udah antara kalau akidah antara yang hak dan batil. Kalau enggak hak, ya pasti batil. Kalau enggak batil itu hak. Ya, ya kalau akidah itu sudah tutup poin. Tidak ada medan rokyud dan istihad di dalamnya. Sudah jelas akidah jelas sekali. Al-Quran, al-Sunnah, ya. Makanya yang menyelisihi akidah al-Sunnah, ya sudah al-hubida. Yang menyelisihi akidah al-Sunnah e, tentang masalah asma wa sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang mereka mentakwil, yaitu batil. Yang yang diantara tentang masalah tauhidul bubiya atau uluhiyah, ya, yang menyelisihi, yaitu itu al-hubida. Jadi intinya kalau akidah itu tidak ada ijtihad, tidak ada rakyat di dalamnya yang ada hanya taslim yaitu al-inqiyad ketundukan berserah diri, sudah, kalau masalah akidah berserah diri, tunduk, selesai makanya Allah subhanahu wa ta'ala bilfirman dalam surat Al-Baqarah 12 ya, bala man aslama wajahahu lillah bala, man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi walakawfun alayhim walahum yahzanun Ya, barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah, Islam. Ya. Dan dia berbuat kebajikan, maka di sisi Tuhannya pahala yang besar. Ya, intinya kalau masalah akidah itu harus taslim. Ya, tidak ada e, perdebatan, tidak ada apa namanya? Tidak ada ijtihad di dalamnya. Kalau ak akif fikih luas. Ya, makanya ulama salaf juga ada perbedaan. Sampai sahabat dalam masalah fikih banyak perbedaannya ada tapi hati mereka tetap satu meskipun berbeda. Ada sebagian ulama yang mengatakan batal kalau memakan daging unta salatnya. Ada mengatakan tidak ya Imam Syafi'i, tidak kalau makan daging unta enggak membatalkan wudu. Tapi mereka tetap ketika sholat bersama-sama berjamaah, imamnya yang mengatakan batal kalau makan daging unta ya wudunya, makmumnya enggak. Tetap mereka ukhuwah dijaga meskipun beda dalam masalah fikih. Jadi kalau masalah fikih jangan dibesar besarin selama ada dalil di balik itu ya. Tapi yang kuat mana harus dicari juga yang kuat lebih kuat pendapatnya. Nah kemudian hadis yang kedua, hadis yang kedua mengenai tentang tayamum berikutnya, yaitu nomor berapa? Hadis Amr bin Yasir dari buku itu. Dari Amr bin Yasir, Rasulullah SAW fajt uh, fajnabtu ya, fajnabtu falam ajidul ma'a fatamarrahtu fi saidi kama tamarraghul addabah katanya jadi bahasanya uh, saya kata ya amr bin yasir siapa amr bin yasir anaknya yasir ya yasir ini yang pertama kali meninggal di Mekah uh, yang syahid dibunuh ya oleh kaum Quraisy maka harus mengatakan isbir al-yashir alaiikum alaykum, alaiikumul katanya kan disiksa oleh orang-orang Quraisy -orang bapaknya Yasir meninggal maka anaknya ini Ammar ini ikut ke Madinah hijrah menjadi seorang sahabat yang mulia ya Waktu itu masih kecil Amarnya itu ibapanya Yasir itu adalah orang yang pertama kali mati syahid di Mekah dibunuh dan juga ibunya juga dibunuh juga ibunya ya keluarga Yasir yang terkenal Uh, dan Rasul mengatakan keluarga Yasir ini masuk surga. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutusku katanya untuk keperluan tertentu, yaitu untuk keperluan tertentu mengutus Ammar bin Yasir ya, ke sebuah negeri. Uh, kemudian di perjalanan aku terkena junub dan tidak mendapatkan air. Kata Amr cerita kemudian dirinya lantas berizdihad karena dia junub nggak ada air maka akhirnya dia berguling-guling oh bergulung-gulung berguling-guling ya oh, di atas tanah jadi supaya tubuhnya kena tanah semua sebeimana binatang ya oh, berguling jadi, supaya intinya tanahnya apa badannya terkena tanah semua berguling-guling di uh, di tanah uh, karena dia junub setelah itu dia menemui Nabi saw dan menceritakan tentang hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamakaana yakfika an taqula biya daika hakadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya ya jadi engkau cukup berbuat dengan kedua tanganmu sebagai berikut. Nabi langsung mencontohkan. I eh, kamu enggak usah bergulung-gulung di atas tanah tapi cukup begini. Nah, Nabi langsung mempraktekkan dengan tanahnya. Fadzorah babiyyadahi al arbuqorbatan wahhidatan. Nah dalam hadis ini jelas. Nabi langsung mempraktekan. Cukup kamu begini. Nah dia dipukulkan, dipukulkan tangannya itu ke ke tanah. Lantas Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali. Dorbatan wahid sekali. Suma masaha ashshamal al yamin pajara ya, kafaihi wa kemudian nabi apa e, mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan dan mengusap punggung kedua telapak tangan dan wajahnya dalam hadis ini seolah-olah apa tangan dulu ya di sini hadis ini tangan dulu hadis ini bukhari tapi nanti ada lagi hadis yang mengisyaratkan masih amar bin yasir itu wajah ada makanya nanti ada ada ijtihad ulama mana apakah tangan dulu apakah wajah dulu karena dalam hadis ini tangan apa yang benar adalah wajah dulu sesuai dengan firman Allah. Wamsahu biwujuhikum wa idy wa idyakum. Allah menyebutkan wajah kamu baru tangan kedua tangan. Ya ada tertim dalam hadis ini sebutkan tangan dulu. Ini katanya nanti sebenarnya Syeikh mengatakan ada dalam perawi nya perawi di sini ada kesalahan dalam kebaliknya. Allah alam. Nah intinya ini hadis yang mengajarkan tentang tayamum kepada Uh, Amr bin Yasir ya Jadi, Rasul saw mengajarkan Tayamum kepada Amr bin Yasir langsung. Jadi kisahnya tertakala ya Nabi saw mengutus Yasir untuk keperluan haji, maka Yasir pergi ya musafir seorang musafir. Tatkala perjalanan terkena junub dan dia tidak mendapati air untuk mandi dan apa namanya wakana laya alamul hukum tayamum lil janabah dan dia tidak mengetahui bagaimana hukum uh, apa tayamum bagi yang janabah dia tidak mengetahui awalnya Jadi kalau kena kena junub maka tayamumnya gimana maka kemudian uh, dia, dia menyangka bahasanya tayamum itu hanya untuk hadas kecil asgor dan dia beristihad seorang sahabat beristihad ya amar beristihad bahasanya uh, Tubuhnya ini harus terkena tanah, maka dia berguling-guling, ya di atas tanah, ya supaya apa? Supaya tanahnya itu merata di, di tubuhnya sepertinya apa? Seperti ya, mandi kan, e, orang jenabah kan mandi dengan air, seluruhnya kena air. Maka begitu juga dengan e, apa tanyamu menurut dia. Maka saat kala dia kembali ke Madinah, maka diceritakan tentang hal itu. Apakah dia mau bertanya? Apakah pendapat ini benar atau salah? Dia bertanya, ya apa yang dia lakukan itu benar apa salah? Maka Nabi, salam, ya memberi petunjuk kepadanya. Maka eh, tidak begitu kata Nabi, cukup kamu, yaitu dengan tayamum, ya tayamum cukup dengan tayamum di mana me, apa namanya, memukulkan atau menepukan kedua tangan kalian, kedua tangan kalian atau ke, apa, ke tanah satu kali. Kemudian mengusap kedua tangannya dan mengusap wajahnya atau mengusap wajahnya, kemudian tangan tangan kanan dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri diusap. Udah selesai, itu mencukupi ya, mencukupi dari dari mandi. Iya udah boleh sholat. Nah ini tentang uh, sarah dari hadis yang mulia ini ya. Ini intinya bahwasanya Amr bin Yasir terkena junub di, di perjalanan tidak ada air, kemudian dia beristighath di berkulung-gulung ya di atas tanah akhirnya disalahkan oleh Nabi itu bukan begitu jadi cukup dengan tayamum diusap wajahnya diusap kedua telapak tangan selesai dan boleh untuk sholat nah ada perbedaan ulama ya ada perbedaan apakah tayamum itu dengan satu tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan atau atau harus dua tepukan ya atau harus dua tepukan Maka sebagian imam apa syafi'i ya imam syafi'i mengatakan bahasanya tepukannya menepuk dua kali ya satu kali untuk ya satu kali untuk wajah satu kali untuk kedua tangan sampai siku ini kata imam syafi'i lihat ini imam syafi'i mengatakan Dorbatan wajah tan, dan yang lain untuk kedua siku. Hadisnya mana yang dia pakai pakai Dia punya hujah dari hadis ada rukut ni. Jadi Imam Syafi' juga punya hujah. Jadi darukut ni dari Ibnu Umar. Jadi dari Ibnu Umar, biasanya tayamum dia pernah tayamum Ibnu, Ibnu Umar dengan dua kali apa pukulan dua kali apa e, menepuk ya dua kali menepuk tangannya itu tepukan yang pertama buat wajah tepukan yang kedua buat kedua tangan sampai siku. Nah, Imam Syafi'i punya hujah dari Ibn Umar. Kalau nah, masalah tepukan sekali lagi ya, berkata Jumhur itu ya boleh dua cara boleh dengan dua kali tepukan boleh satu kali. Tapi kalau masalah ketika sampai tangannya Itu sampai mana? Itu sampai pergelangan Itu yang roji Karena ini pendapat mayoritas ulama Al-Iman Syafiib mengatakan sampai sampai siku Sedangkan Jumhur Jumhur itu diantara Imam Ahmad Imam Al-Awza'i Ishaq bin Rahwayah ya. Kemudian Ahlul Hadis Bahwasanya Tayamun itu hanya Satu kali tepukan Itu satu kali tepukan Untuk mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Hadisnya adalah hadis Ammar bin Yasir yang ini hujahnya. Karena hadisnya lebih sahih di Bukhari. Kalau hadisnya Ibnu Umar itu di Daru Kutni di bawah Bukhari. Maka berkata Ibnu Hajar, "Wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra rawi li hadis Arab bi Jadi Ammar itu juga berfatwa setelah Nabi meninggal dunia, saw berfatwa Amr bin Yasir dengan dengan hadis ini sampai sampai sampai Amr apa meninggal dunia juga sama. Jadi intinya ini yang rojih pendapat jumhur hanya satu kali tepukan untuk wajah dan tangan, ya. Kemudian tangannya sampai pergelangan, ya. Kemudian juga bahwasanya tayamum itu digunakan untuk hadas besar. Ya untuk hadas bisa. Kemudian berkata ibnu Abdilbar ini, ya ibnu Abdilbar sebagai madhab dari Malikiyah terkenal ulama ulama besarnya yang menceram al-muato. E, sebagian besar asar asar yang marfu yang datang dari Nabi, ya antaranya adalah Amr bin Yasir itu menunjukkan hanya satu kali tepukan dan dia mengatakan bahwasanya, riwayat-riwayat yang, yang mengatakan dua kali tepukan itu mutarib, mutaribah artinya ada kegoncangan hadisnya hadisnya goncang, maksudnya tidak jelas hadis itu, e, derajatnya apakah suahi, apakah duaib maka berkata Ibn Udaqiq al-Aid waradda fi hadis atayamum dorbatani dorbatan li wahjid wakapan li liyadain kata Ibn Udaqiq al-Aid ya ada juga hadis yang dua kali tepukan tapi dia mengatakan hadisnya itu tidak kuat sama sekali yang dua kali tepukan ya maka di sini intinya menyimpulkan berkata al-Khithabi berpendapat sebagian besar ahlul ilmu ulama bahwasanya ternyata yang mengetahui hanya satu kali tepukan untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan inilah mazhab ashah riwayah berkata al-Khithabi seorang ulama ya seorang tabi'in Inilah madzab yang sahih yaitu tepukannya satu kali tepukan. Kemudian tangannya hanya sampai pergelangan tangan. Katanya ini kata Al-Khithabi berkata Ibnu Daqiq Al-Aid dan berkata juga apa namanya? Imam-imam uh, yang lain, Ibnu Abdul Bar, tepukannya hanya satu kali tepukan ini yang roji. <tuh> Adapun kalau kita melihat seorang yang menepuk dua kali jangan diingkari ya karena ada pendapat dari Musafir. Kalau dia ya, mau mau apa mau tahu atau mau uh, mau mau mempelajari, maka kita kasih tahu ini yang benar tapi jangan mengingkari jika ada yang beda dengan kita ya. Kesimpulannya bahwasanya tayamum itu diperbolehkan untuk pengganti mandi janabah dengan hadis ini yang kedua. Anahulabu dan minatolabilma kau bela tayamum. Diharuskan kita sebelum bertayamum itu mencari dulu air. Ada enggak air? Kira-kira dicari dulu ya air untuk berwudhu atau untuk mandi. Kalau enggak ada maka langsung tayamum. Kemudian dalam hadis ini sifat tayamum yang pertama ya Menepukkan tangan kedua tangan ke bumi satu kali marotan wahidatan. Ingat dalam hadis ini jelas, pak ya? Barbatan wahidatan Itu redaksinya Menepuk satu kali tepukan Kemudian mengusap wajah Wajah didahulukan Kemudian kedua tangan Ya, semua, kedua tangan sampai pergelangan tangan Berkata Ibu Rusdi Jadi ya maksud tangan adalah jari-jari sampai pergelangan Inilah ya adalah pendapat yang rojih Karena dikatakan dalam bahasa Arab Al-Aliyad itu adalah ya yaitu apa jari-jari-jari sampai al-kuf al apa al kuf ini pergelangan. Jadi dikatakan per, uh, tangan dalam bahasa Arab itu hanya sampai pergelangan. Ya, adapun sampai selepasnya itu bukan dikatakan tangan sampai ke siku itu, beda laginya. Kemudian ya inilah kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya yang yang ketiga bahwasanya tayamum itu boleh untuk hadas akbar dan hadas kecil. Dan juga hukumnya sama. Ya, misalkan membatalkan kalau dia bertayamum kemudian dia buang air kecil ya batal tayamumnya kalau dia tayamum kemudian dia buang air besar ya batal tayamumnya dan juga boleh dia satu kali tayamum untuk beberapa kali sholat satu kali tayamum boleh untuk sholat sunnah sholat faradu ya. jadi sama seperti wudhu karena pengganti wudhu nah kemudian ada permasalahan apakah kalau kita sudah tayamum Kemudian sudah solat, tatkala melanjutkan perjalanan dapat air, apakah harus kita diulang solatnya? Apa tidak? Ada permasalahan. Kalau kita sudah tayamum, kemudian sudah solat, tatkala kita melanjutkan perjalanan atau tatkala kita mencari air, ada air, apakah kita harus diulang solatnya? Apa tidak? Kata Syaikh Syaikhimin. Ya, kalau kita mendapatkan air maka wajib kita berwudhu. Kalau kita lagi janabah wajib langsung mandi, tapi tidak diulang solatnya. Ya, tidak diulang solatnya. Sudah mencukupi. Yang diwajibkan ialah ya, mengambil air wudhu secepatnya dan mandi secepatnya tidak diulang solatnya. Kali lagi ya, kalau kita misalkan sudah tayamum, karena tidak air sudah. Kemudian eh, solat. Tatkala sudah beberapa ini. Belum keluar waktu sholat Dapat air Apakah kita harus diulang sholatnya Yang yang diharuskan itu dia berwudunya saja Cepat berwuduh Tapi sholatnya tidak usah diulang Ini pendapat yang roji Karena ada pendapat dari Alta bin Rabi'ah Kemudian juga yang lainnya tabi'in dia harus diulang dia harus diulang katanya Tapi ini menyal menyalahi sekali jumhur Empat madhab ulama saya katakan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam uh, Syafi'i Dan Imam Ahmad mengatakan Tidak diulang sholatnya, ini jumhur Tapi ada sebagian daripada tabi'in Kata Alta bin Rabi'ah, kemudian juga saya lupa uh, Said bin apa, Said, uh, Jabir, uh, Jabir bin Said dan yang lainnya uh, Mengatakan harus diulang Tapi ini pendapat sebagian ulama sekecil Tapi kalau jumhur, tidak diulang Kemudian juga Kalau orang misalkan sakit Tidak kuasa menggunakan air Tatkala dia tayamum kemudian dia solat. Tatkala sebelum sebelum keluar waktu solatnya sudah sembuh sakitnya sudah diperbolehkan mempergunakan air. Apa yang, apa yang harus dilakukan? Dia cepat dia berwudu tapi tidak diulang solatnya juga sama. Hanya diperintahkan untuk langsung berwudu aja kemudian tidak diulang solatnya. Kenapa? Karena udurnya sudah hilang terangkat. Dia sudah sembuh atau juga yang tadi tidak ada air, sudah ada air. Maka cepat ngambil air, cepat dia mandi. Tapi tidak diulang sholatnya sudah mencukupi. Nah ini pendapat yang yang sahih ada perbedaan di sini ya tapi yang sahih pendapat pada madhab empat empat madhab itu yang tidak tidak usah diulang. Kemudian di sini ada faedah dalam hadis ini juga yang lainnya. Si Utsaimin mengatakan di sini. Ya. Ada tanwir bahasanya dalam hadis disebutkan ini dalam hadis ini bahasanya mengusap tangan didahulukan daripada wajah dalam hadis ini, Amr bin Yasir. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman fansahu bi wujuhikum wa aydikum minhu dalam Al-Maidah ayat 6. Ya, usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Jadi yang tertib itu yang pertama adalah wajah. Ya, takdimul mashul wajah itu uh, mengusap wajah itu didahulukan dari mengusap kedua tangan. Ya. Uh, karena Al-Qur'an menunjukkan harus tertib. Sedangkan hadis ini ada riwayat lain yang uh, yang menguatkan bahasanya itu wajah dulu bukan tangan Jadi ada kebalik dalam hadis ini katanya Rawi yang membalik bukan dari Rasulullah SAW Karena sebagian daripada riwayat yang lain Diriwayatkan oleh Ashabu Sunan Atau yang lainnya Jadi masih riwayat Ammar bin Yasir Itu menunjukkan wajah dulu bukan tangan Kalau Imam Bukhari ada nah, Kalau meskipun sohih Pak Imam Bukhari itu sohih dalam segi sanad kadang ada di matanya itu yang kebalik ya ada yang cacat dalam segi matan yang dikatakan shohi itu, sanadnya udah shohi semua Abu kalau ada redaksinya ada yang sedikit kesalahan, ada namanya juga manusia, jadi tidak ada kitab yang sempurna di muka bumi, kecuali Al-Qur'an kalau dibilang Abu Huri ada kesalahan, ada maka Syir al-Bani berani untuk mengatakan kesalahannya ada, tapi tidak fatal kalau segi sanad, shohi semua sanadnya itu redaksi ada ada kebalik, ada yang kepotong, ada yang ada, ya. Jadi itu di, di, disempurnakan oleh murid-muridnya itu Abu Dawud, Dirmizi, ya, kemudian Imam Ahmad yang lainnya. Jadi ada hadis itu diterbitkan Imam Bukhari dengan redaksi ini. Ternyata di redaksi uh, Imam Ahmad atau redaksi uh, Abu Dawud ternyata ada penambahan. Jadi Imam Bukhari nggak kebawah. Redaksi itu, jadi ada ya, Makanya tidak cukup kita mengandalkan Imam Bukhari Untuk untuk uh, sebuah hukum Jadi harus diambil semua riwayat Jadi riwayat Imam uh, Abu Dawud, Ibu Majah uh, Anasai Dan tingkatan hadis begini pak Kalau hadis yang paling sohih Itu adalah Bukhari Muslim Kalau udah hadis namanya dikeluarkan Bukhari Muslim ini tingkatan tinggi Yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari Yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Muslim Yang keempat adalah hadis Riwayat, riwayat Abu Dawud Abu Daud ni di bawah Muslim. Yang ke berapa? Abu kelima adalah riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian di bawah Tirmizi Anasai nasai Di itu majah. Itu kitab tingkatan sahih. Eh di urut yang paling bagus. Baru setelahnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, dan ustaznya. Baru setelahnya ada Tabroni, Mujam ya, Tabroni, kemudian Darul Qutni Kundin ah ya, setelahnya. Ya itu keruntutannya, ya. Uh, ya intinya ya meskipun dalam hadis ini tangan dulu ya tapi yang rojih adalah uh, wajah dulu karena riwayat Ambar bin Yasir ini bukan hanya di Bukhari, ada di kitab sunan yang lainnya ya dan sebagian besar riwayat menunjukkan wajah dulu ada kebalik ketika me meletakkan matan ini dalam Imam Bukhari ya rawinya. Intinya ya apa wajah Kemudian baru kedua telapak tangan dan tangannya sekali lagi sampai pergelangan ini yang roji, tidak sampai uh, ee siku ya, ini pendapat jumhur sebagainya. Kemudian hadis yang berikutnya ada satu hadis lagi kita bahas yaitu hadis Jabir dari Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya utitu khamsan Allahumma ya Allahun aha dan min saya diberikan lima keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi saya diberikan lima keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada lima nabi tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum sebelumku nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa keutamanya? Itu nusirtu birrubi masirata syahrin. Ya, nusirtu birrubi masirata syahrin. Ya, saya ditolong dengan apa? Ditanamkan rasa takut ya kepada musuh-musuhku selama perjalanan satu bulan. Jadi, saya ditolong oleh Allah dengan ditanamkan rasa takut kepada musuh saya ya sebelum saya dan pasukan saya, ta Rasulullah itu datang uh, dalam perjalanan satu bulan. Maksudnya begini, uh, Rasul mau menyerang selama satu bulan itu maka musuh ketakutan, ditanamkan rasa takut. Selama satu bulan perjalanan atau selama sebulan lamanya, ya, di, di, di, apa, diberikan ketakutan dalam hatinya, hati-hati ya, musuh itu ya. Yang kedua, wajilatli al ardhu masjidan wa ta'houran. Fa ayyuma rajulin min ummati adraka apa adrakathu as-salah falyusalli ya bumi dijadikan untukku sebagai masjid masjid ini apa tempat sujud jadi bumi dijadikan untukku untuk tempat salat tempat sujud dan juga untuk bersuci Tayamum ya, bumi dijadikan oleh Allah buat nabinya yaitu untuk tayamum bersuci dan siapa saja laki-laki ya, atau siapa saja di antara umatku yang dia Ya mendapati sholat maka sholatlah di mana saja. Sholatnya di mana saja kecuali ada tempat yang diharamkan untuk sholat apa apa. Sem ya semua tempat boleh pakai sholat kecuali yang dikecualikan. Yang pertama kuburan. Yang kedua hamam toilet nah, haram sholat di sana. Yang ketiga nah di sini di kuburan tuh ya bisa menghadap kuburan atau di sampingnya kuburan di belakangnya kuburan atau di kuburannya sekarang nggak di kuburan tapi depannya ada kuburan itu nggak boleh ya kemudian di toilet ya, Di hamam kemudian di tempat-tempat yang kotor nggak zuhur atau tempat sampah di sana ya najis sana ya, nggak boleh tempat-tempat sana kotor ada najis ada kotoran kemudian yang keempat di atas Ka'bah sholat di atas Ka'bah Kan Ka'bah di atasnya. Mau hadap kemana mana sih, Bang? Itu enggak boleh. <gifat> itu ada keterangannya para ulama. Di atas Ka'bah enggak boleh, enggak sah sholatnya Kalau, didalam, kalau di dalam menghadap di Ijir, semang... huh? nah, guys, enggak ada Kalau mengadi dalam menghadap ke mana saja? Bebas, Maim. Hah? Bebas, justru enggak masalah. Guys, berani enggak menghadap ke Ka'bah ke sini? Iya, kalau di dalam Ka'bah, tapi kalau hijr tetap menghadap ke arah Ka'bahnya. Kalau di atas nggak boleh maka orang mengatakan barangsiapa yang sholat di atas kabang, nggak sah salahnya dan dilarang juga ya kemudian juga di uh, dimana dilarang lagi dilarang ah iya di kandang unta bukan di kandang juga di mana tempat berderumnya unta ada unta di sanad dia berderum uh, duduk ya kalau unta berderum tentunya jangan sholat di sana yang pertama karena uh, tempat shelterin ya itu karena tempat tempatnya shelterin di sana ya kemudian E, dilarang di tempat-tempat di mana di sana tempat-tempat angker Tempat sarangnya jin Maka dilarang sholat justru di sana Bukannya kita mau um, membersihkan jin nih Sholat di sana Enggak, Rasul melarang tempat-tempat sarangnya iblis, sarangnya setan Enggak, enggak boleh ya Itu bukan tempat untuk sholat Sudah tempatnya angker, pakai sholat di sana enggak Di gereja Tempat ibadahnya orang-orang non-muslim itu ada memakurkan ada yang membolehkan kalau sudah dirubah gerejanya menjadi masjid meskipun ada uh, masih asal-asalnya bangunannya itu boleh tapi kalau masih tetap digunakan ibadah buat mereka enggak boleh surat di sana misalkan ada gereja sudah dibuat jadi masjid tapi bangunannya masih seperti gereja maka boleh surat di sana tapi kalau masih digunakan gereja sinagong wihara enggak boleh surat di sana ya wihara sinagong ini kecualikan kemudian juga ya di tempat-tempat yang nggak ada najis kalau sholat di jalan boleh nggak jalan sholat di tempat jalannya orang lalu lalang enggak ada lagi tempat boleh enggak? boleh asalkan enggak ada najis ya di jalan ya di mana saja boleh kan di sini kan mesti dijadikan untukku apa bumi dijadikan untuk tempat sholat tempat sujud di mana saja seorang itu Mendapati waktu sholat maka sholatlah di mana saja dia ya berada kecuali di empat hal. yang tadi ya. Kemudian yang ketiga dihalalkan untukku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Algunimah ini dihalalkan bagi Rasulullah. Kalau zaman dulu itu harta rampasan perang itu dikumpulkan kemudian nanti dari langit ada api. Dia adalah api bakar sudah selesai. Jadi enggak dipergunakan. Ada emas, ada uang, ada makanan ya dibakar sudah. Tahu zaman Nabi, umat kita apa? Rasul SAW itu dipergunakan, dibagi-bagi namanya uh, fa'i. Ya fa'i itu harta pembagian harta rampasan perang. Kayak Rasul kebagian 1/5, yang lainnya ya. Intinya ghanimah rata apa rampasan perang itu dihalalkan bagi Rasulullah dan umatnya dan diharapkan bagi umat yang sebelumnya. Kemudian aku diberikan syafaat yang kelima, aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, eh yang kelima sudah. Jadi yang kelima aku diberikan syafaat pada hari hari kiamat nanti. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak diberikan syafaat. Kemudian yang terakhir apa? Dan nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya. Sedangkan aku diutus kepada seluruh kaum, seluruh manusia, jin dan manusia. Ya, sedangkan kalau apa? Kalau nabi-nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, tidak terkecuali ya, seluruh manusia. Makanya ada sebuah hadis barang siapa orang yang Kristen Nasrani dan Yahudi dia mendengar dakwahku dan seruanku dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku yang aku datang dengannya itu artinya Islam atau Al-Qur'an. Dia tidak beriman kepada aku intinya, maka dia pun di neraka selamanya. Dalam hadis yang sahih, orang Nasrani, orang Kristen atau non muslim yang mendengar tentang Rasulullah dan sekarang itu enggak ada uzur. Seorang semua di dunia tahu apalagi dengan adanya media. Ya, ada film menjelekkan nabi kita, semua jadi tahu. Di pelosok semua tahu tentang kehadiran Nabi yang besar ini Enggak ada uzur Sampai dia di gunung ada televisi tahu Ada Muhammad SAW seorang Nabi Dia enggak beriman, sudah Dia penghuni neraka selama lamanya Rasul berangsi apa? Orang Kristen orang Kristen Yahudi Mendengar tentang namaku, tentang dakwahku Dan dia tidak beriman sampai dia meninggal dunia Ahlun Nar Kholidina fiha Selama lamanya dia Ya Nah, ini lima lima khususan yang diberikan Allah kepada Nabi yang mulia saw tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya diantaranya adalah tentang syariat apa syariat apa di sini yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya yaitu tayamu yaitu bumi yaitu tayamu diantaranya yang kedua adalah di mana kalau umat umat ter, umat umat terdahulu kalau sholat tuh harus di tempat ibadahnya di kanisa di sinagog enggak boleh di tempat yang lain kalau Umat Islam yang sekarang dimana saja mau di sawah, mau di gunung, mau dimana saja kecuali tempat yang dikecualikan tadi diharamkan. Kemudian kalau umat-umat terdahulu tidak ada syariat tayamum, jadi harus berulu dengan air, dengan air, tidak ada tayamum. Nah, tayamum hanya berlaku pada syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kapan terjadinya tayamum ini? Syariat tayamum mulai ada tayamum, ya. Kapan itu kejadiannya? Ada yang tahu? Asbabul wurud tentang atau asbabun nuzul tentang surat Al-Maidah ayat 6. Kapan turunnya ayat itu dan kejadiannya? Ya Yaitu kejadiannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat ya untuk Syariah, Syariah itu membuat, untuk perang-perangan Berapa jumlahnya itu ya, sampai 100 lebih lah Kan perangan zaman Nabi banyak, pak, ada perang-perang kecil, perang besar Maka tatkala Di perjalanan, ini kisahnya dalam hadis Bukhari dan Muslim e, Aisyah Aisyah anha, Kalungnya itu hilang Kisahnya ini, kalungnya hilang Maka diberhentikanlah semua pasukan, semua sahabat berhenti kata Nabi Aisyah kehilangan kalung. Harus berhenti di sini. Harus dicari. Maka berhentilah mereka di sebuah tempat dan bermalam sampai malam mencari kalung itu. Dan ini masyaallah biasa tentang hikmahnya. Kalungnya itu ternyata ada di, di, di bawah unta-nya Aisyah. Tatkala jatuh kemudian unta-nya menderum terus kalungnya itu di bawah unta dan orang-orang nyari kemana sampai menjelang maghrib sampai malam akhirnya bermalamlah di sana di tempat itu di perjalanan dan orang-orang itu marah semuanya kepada Abu Bakar gimana ini anak kamu ini gara-gara anak kamu ya ini namanya akhirnya kita bermalam di sini dan kita nggak ada air untuk sholat udah masuk waktu maghrib akhirnya uh, semua tidak ada air Dan Rasulullah dia langsung tidur aja tenang Dia tidur di pangkuannya Aisyah Ini Rasulullah kalau ada ke, Ini diantaranya uh, Rasul Yosemin Ini akhlak yang bagus Ketika ada suatu kepanikan Ada apa Dia tenang aja nyantai Kalau yang lain dia panik Gak ada air gimana Kalau Rasulullah gak, dia malah tidur Tidur istirahat Di pangkuannya Aisyah Tenang aja Dia nunggu wahyu Kalau yang lain panik Makanya ini juga akhlak yang mulia Kalau ada kejadian apa Dia tenang dulu Tenang Jangan terlalu jadi beban, tenang, ya. tidur, nyantai <laughs> Enggak, kita tawakal ya. <laughs> dulu Kita nunggu, <laughs> bukan nunggu wangit <laughs> Tapi, segera sesuatu, itu disikapi dengan tenang Maksudnya ini, diantaranya, enggak enggak langsung dengan tergesa-gesa Atau dengan panik, enggak Tenang dulu, ada musibah Ada musia utabrakan, oh, tolong, jangan langsung murang-murang Enggak, tenang dulu Dan juga misalkan istri kita juga, tenang aja Istirahatkan, tidur-tidur, nyantai ini juga kata para ulama begitulah seorang mukmin dalam menghadapi suatu musibah. Jadi kan ini ya, kepanikan para sahabat kan, enggak ada air gimana nanti salat, gimana nanti ya? Ah, sahabat ah, Rasul tenang tidur di pangkuannya Aisyah. Kemudian Abu bakar kan banyak yang komplain ke Uba bakar nih, gimana nih? Gadah-gadah anak kamu kita di sini kayak ibasanya. Uba bakar juga marah dia. Iya ini Aisyah ini ah, datang ke Aisyah. Pangannya diomelin, Aisyah diomelin. Rasulullah enggak dengar diomelin, sampai dicubitlah perutnya sama bapaknya itu cubitin, kalau oh, bapaknya marah jadi Obakar mencubitin ininya oh, tubuhnya Aisyah, Aisyah itu kan kesakitan dia dia menceritakan, saya kesakitan tapi saya gak mau bergerak, karena di pangkuan dia ada Rasulullah, takut membangunkan Nabi, tapi terus Obakar nyakiti Aisyah, katanya dicubitin di, di inilah, si tubuhnya Aisyah itu dicubitin ya di, di, disakiti, dan merasa sakit Aisyah, tapi dia menahan, gak mau bergerak nah, akhirnya setelah itu, turunlah wahyu Ya, Rasulullah bangun Kemudian turunlah wahyu tentang ayat tayamum Al-Ma'idah ini Turun, nah, setelah turun wahyu Dan menyuruh untuk tayamum Untuk sholat, agar bisa waktu di jamaah Akhirnya di jamaah, ya, jamaah takhir Sampai lalut malam kan mencari kalungnya Aisyah itu Nah turunlah suat Al-Ma'idah 6 Ayat tadi tentang Wam, Wamsahu sampai selesai Setelah turun Wahyu, maka akhirnya kaum itu sahabat semua memujinya, memuji Abu Bakar. Nah inilah keberkahan keluargamu, ini berkah, berkah Aisyah, anak kamu akhirnya turunlah surat katanya. Akhirnya berbalik jadi memuji-muji Abu Bakar, dan Abu Bakar senang wadah Aisyah akhirnya. Dan pada pagi harinya begitu mau berangkat, ternyata kalungnya itu ada di bawah untanya Aisyah. Nah ini sunnatullah ya, kalau memang apa tidak emang tidak akan adanya ayat apa, surat ini tentang tayamum maka sudah cukup dia mencari di sekitar Aisyah tapi mereka berusaha mencari jauh-jauh padahal ada di sana begitu untanya berdiri eh kalungnya di bawah untanya sengaja oleh Allah sembunyiin untuk hikmah apa turunnya ayat tayamum ini ini kisahnya tentang adanya tayamum di mana cerita itu uh, disarikkan tayamum dan dibaca ayat ini sampai hari kiamat nah ya ini apa kemudahan daripada saya sebutinlah anak yang berkah disebutkan Aisyah itu oleh oleh kaumnya oleh persahabat, anak yang berkah dari keluarga yang berkah, karena dengan Aisyah itulah, maka turunlah kemudahan buat kaum muslim, sampai hari kiamat, kemudahan ya, kalau seandainya tidak diturunkan seriatayamu berat semua, oh, tadikal ada air itu harus nunggu air, tadikal sakit harus tetap dipakai air Ya nah, dengan adanya seriatayamu, maka itu mengangkat apa, kesulitan dan mempermudah ya dalam urusan yang lain Nah, intinya kesimpulannya hadis ini kita simpulkan uh, menurut para ulama, kesimpulannya bahwasanya tafdhilun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi kita uh, apa? punya keutamaan dan juga punya keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dan juga syariatnya juga istimewa. Ya, punya keistimewaan dia ada lima hal tadi, ya. yang kedua, ta'did ta nikmat ini bolehkan kita menyebutkan nikmat-nikmat ya dari Allah Subhanahu wa Contohnya Nabi ini ketika menyebutkan lima ini sebagai apa? menyebutkan nikmat-nikmat kepada para sahabat ini nikmat kita ini gitu ya. Kita umat yang diberikan keistimewaan disebutkan. Dan bolehkah kita menyebutkan nikmat-nikmat yang disebutkan beberapa nikmat kita sebutkan, wah, ya anak saya lulus alhamdulillah, kemudian saya habis sehat dari sakit. Sebutin. Itu dibolehkan. Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Kemudian juga bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya ditolong oleh Allah dalam peperangan atau dalam jihad diantaranya dengan ditanamkan rasa ketakutan kepada musuh sejauh atau selama sebulan perjalanan. Jadi sebelum sebulan sebulan itu menyerang, sebelum sebulan terjadi peperangan, selama itu para musuh itu di, apa, dibuat ketakutan, ketar ketir. Padahal perangnya itu sebulan lagi. Tapi dalam keadaan itu mereka gelisah nah, Itu terjadi zaman Nabi sampai hari kiamat Kalau orang-orang Islam yang di, di, apa, di atas manhaj Nabi Betul-betul menerapkan sunnah Nabi Ketika mau berjihad dengan musuh Maka sudah takut duluan musuh itu Selama sebulan sudah takut, gelisah dia Akhirnya begitu ketemu ya sudah Don nanti Ya diantaranya itu sudah kejadian zamannya ya. Khalid bin Walid ketika Umar bin Khattab, ya ketika menaklukkan Syam yang dipimpinnya oleh siapa? Yang dipimpin panglimanya besarnya adalah Khalid bin Walid. Maka tatkala orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen waktu itu melihat Khalid begitu hebat, panglima Islam. hebat kan? Dan jumlah orang kafir waktu itu, orang Kristen itu berlipat-lipat sampai ya 10 kali lipat dari jumlahnya kaum muslimin. Tapi Khalid tidak tidak tidak tidak, tidak takut ya dia lawan semuanya dan waktu perang itu ada kabar bahwasanya Umar bin Khattab itu mau datang ke tempat tempur langsung turun tangan dan sudah ketahuan sama pasukan kafir, pasukan orang-orang uh, Kristen. Begitu mendengar Umar mau ikut ke uh, dalam perang, maka sudah ketakutan. Dia melihat panglimanya begitu hebat apalagi nanti presiden yang datang, apalagi nanti rajanya yang datang. Maka waktu itu sudah kalang kabut, dibobat habis sama Khalid Padahal Umar tidak jadi, memang Umar mau berangkat kan? Melihat peperangan begitu dahsyat. maka dia izin kepada Ali Saya mau bantu Khalid, saya mau turun tangan untuk jihad Karena tidak imbang pasukannya Kalau di, semua dikeluarkan, tidak ya ada laki-laki di Madinah Maka dia yang akan turun tangan Melihat peperangan, jadi komando langsung di lapangan Kata Ali, jangan, Kata Ali, kalau anda nanti ke sana Nanti kalau Anda terbunuh di sana, wah ini bahaya terjadi guncangan, stabilitas oh, negara lah akhirnya terguncang nanti kan, bisa Anda terbunuh di sana. Bagaimana kaum muslimin nanti akan down. Ah, biarin sekarang Khalid di sana. Ayah. Akhirnya bersikeras Umar untuk datang. Kemudian dia datanglah, datang ke sana cuma berdua bersama budaknya itu. Tapi begitu sampai di pertahanan perjalanan sudah ada kabar ya ada utusan mengatakan sudah peperangan sudah selesai dan kaum Muslimin menang akhirnya balik lagi ke Madinah. Enggak enggak enggak sampai ke Sam karena apa sudah tercium kabarnya oleh kaum Salibis oleh kaum kufar orang Kristen tercium wajib Umar seorang Khalifah mau datang ke medan tempur akhirnya don semuanya don jadi perangnya enggak konsen ketakutan dia lihat Khalid itu hebatnya lagi Umar <gif> akhirnya kalah udah babad habis ketika menaklukkan uh, Persia dan Irak kalau nggak salah waktu perang itu udah uh, jatuh peperangan itu uh, kalah dan kabarnya di Umar Umar nggak jadi balik lagi ke Madinah udah itu udah berangkat dalam kisahnya mau ikut tempur ya diantara ini jadi ini sampai hari kiamat tentang ketakutan ini uh, nanti sampai Imam Mahdi juga kan uh, nanti ketika memimpin perang Dibuat takut juga mereka itu sebelum Muhammad turun tangan, semua pasukannya mereka sebulan sudah takut dalam bisanya. Nah, nah itu diantaranya ketika perang, ya perang juga sama yaitu ketika menaklukkan Syam yaitu daerah Palestina dan oh, Yordania, Palestina, Yordania kemudian yang lainnya eh, Lebanon. Kan Umar nggak ikut, ya yang dipimpin oleh Ubedah bin Jarrah dan Khalid juga termasuk diantara pasukannya, itu zaman Umar, Khalid itu jadi komando besar Pak, jenderal zamannya Abu Bakar sudah diangkat, zaman Umar, tapi tatkala lihat, ini Khalid menang terus kata Umar setiap pasukan dipimpin Khalid itu menang terus Pak, menang terus dan Khalid mengatakan, aku itu tidak ada ketakutan sekali kalau berhadapan dengan pasukan, beberapa ribu pun itu enggak ada rasa takut di matanya itu Khalid, Pak luar biasa Meskipun pasukan tuh berlipat-lipat, itu enggak ada rasa takut kata Khalid di dalam hatinya, dia maju terus tapi dia meninggalnya di tempat tidur. Yo orang jihadnya hebat sampai dia luka-luka. Setiap perang luka-luka. Siapa nggak luka? -luka. luka Subay bin Awam jadi luka juga. Panglima kan, Panglima itu di arah kalau perang itu di arahnya Panglimanya. Kan ada bendera, di megang pendirah Panji. Kalau Panglimanya ditebas, nanti kan akhirnya down kan semua. Jadi akhirnya Umar ketakutan. Orang kok kayaknya ini bersandar kepada Khalid. Maka Khalid ini turunkan jadi jadi kopra lagi. <girly> diturunkan oleh Umar kamu turun kan ya jadi prajurit sudah dia mau naik Abu Ubedah bin Jaroh maka naik Ubedah bin Jaroh jadi jendralnya dia mau karena kata Khalid aku aku perang bukan karena aku ya aku perang bukan karena jabatan tapi aku perang karena Allah mau dimanapun posisi saya tapi saya akan berjihad diturunkan oleh Umar nah ketika itu dipimpin Ubedah bin Jaroh itu negeri Sam kisahnya Ya, Kubedah ibn Jaroh, Jaroh. Me nulisnya Jarot, tapi dibacanya Jaroh. Pakai hatan model. ibn Jaroh. Iya itu uh, komandan ketika perangan ini perangan yang suruh Pak. Di antaranya karomahnya Umar. Maka Umar dia berkhutbah kan di Madinah di Masjid Nabawi. Kemudian ketika perang berkecamuk itu pasukan kaum Muslimin mau terdesak. Terdesak ya, dipimpin oleh Ubaidah bin Jara Bani Khalid juga ikut di sana Waktu menaklukkan negeri Syam. Dan tiba-tiba Umar ketika dia berkhutbah Dilihatkan oleh Allah Medan tempur dilihatkan seperti layar gitu Maka Umar berteriak Sebelah kiri mau. Sebelah kanan Dan teriakannya Umar itu terdengar oleh pasukan kaum muslimin Di medan tempur Gak melihat Umar tapi mendengar teriakannya Umar teriak mengajikan komando Awas sebelah sana, begitu kan Serang sebelah sana Nah, Jadi instruksinya di Madinah Ubaidah mendengar juga Nah ini mujizatnya Umar Dan Umar katanya dilihatkan langsung Dilihatkan, ini awas sebelah nah, Itu namanya Karomah Karomah, ini juga seperti Sepertinya Nabi ketika Dia mengutus perang apa Perang apa ya Yang tiga sahabat meninggal berturut-turut Komandonya Yang merah, yang, yang yang jumlah apa jumlah pasukannya itu 3.000 melawan tentara Rum yang jumlahnya 200.000 ratus ribu. Iya ya, perang? Iya. Perang. Ia Iya. Ya, ya, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Mutalib, kemudian Abdullah bin Ru'ahah, kemudian Zaid bin Harithah. Kan pertama Ja'far. Nah Nabi itu di mimbar dia langsung lihat keadaan perang itu. Kauasanya panji itu dipegang oleh Jafar. Saat itu Jafar, eh, Jafar meninggal dunia, ditebas kan berkali-kali. Tapi Jafar itu ternyata ketika perang, kalau mau tahu, itu dia nggak pakai kuda. Jadi ketika dia melihat medan tempur dan itu itu Musa dulu melihat begitu melihat tentara Rom itu berlipat-lipat 200 ribu lawan 3 ribu, itu tadinya mau balik lagi. Kita balik lagi dan minta bantuan atau kita bertempur kata Allah bin Rohat jangan kita itu kan mengharapkan dua, kalau enggak mati syahid mati syahid, kalau enggak kita menang menang, dua pilihan kita maju aja kata dia. kalau mati ya syahid kalau enggak berarti menang, maka langsung semuanya sepakat 3000 ini kita berperang apa yang terjadi? Jafar begitu melihat pasukan tempuh pasukannya banyak sekali dia turun kemudian si kudanya sembli <laughs> supaya enggak kabur kan Jafar itu dicembeli, jadi dia bawa Panji itu jalan langsung Ikut ke lari langsung ke apa ke medan tempur Jadi kudanya ini, saya juga baru melihat kis kisah itu Bahwasanya Jafar itu menjembeli kudanya Supaya nah, tidak lari Iya, supaya apa? Supaya tidak lari Karena kalau nanti kan kalau lihat masukan musuh lebih banyak dan Kuda banyak kan, kuda panik juga kan, hanya ikut lari kan enggak konsen. Maka kuda disembeli dia yang bawa panji itu ternyata. Makanya dalam kisahnya kenapa? Ja'far kan dipotong kan? Lah. Terus tebas ininya. Kalau di naik kuda kan enggak mungkin nebasnya gimana? Dipegang tangan kirinya. Maju terus dia. Ya, tangan kiri maju terus, potong lagi. Akhirnya apa? Katanya minta diikatkan ke tubuhnya, diikatkan tubuhnya, dia maju, tebas lehernya. Selesai. Dan Nabi melihat kejadian itu. Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Allah apa uh, Jaafar ditebas tangan kanannya Kananya, tangan kirinya. Ali bin Abi Tholib itu Abi sepupu, oh, sepupu. Uh, karena kan satu ini. E eh, bukan sepupu saudara. saudara, saudaranya, adiknya, adiknya Ali bin Abi Tholib diputus diputus maka Allah gantikan sayap di surga untuk Jafar, ini. Maka dikatakan kan apa namanya apa uh, junah apa uh, junah ayat junah diberikan uh, apa sayap dengan uh, sayap di surga. Nah kemudian uh, panglimanya adalah Abdullah bin Roohah. Waktu itu nggak uh, nggak ada yang mau, kemudian Abdullah Rahmah menggang panji langsung dia. Pertama dia terdet apa terdiam, kemudian baca syair, ada syairnya sampai sekarang syairnya dia ketika di pelang itu pak diabadikan panjang syairnya saya lihat syairnya dia. Jadi, ketika dia ketika dilihat tempur yang begitu berkecamuk dan nggak imbang, dia udah merasakan inilah sahidnya. Dia para sahabat udah merasakan saya akan mati di medan tempur, maka dia bersyair. Dan yang anehnya orang yang dengar syairnya itu bisa hafal, langsung ditulis oleh para ulama. Padahal panjang. Jadi sebelum dia menatap, sebelum dia kemudian tempur, dia mengucapkan syair-syair. Dan dihapa oleh orang-orang yang selamat ketika perang itu. Dihapa, ucapan terakhirnya yang, yang, yang menyemangati, langsung maju ke depan, tidak mundur, maju terus, mati. Dan panji akhirnya dipegang oleh Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha juga dipukul habis mati akhirnya enggak ada yang mau menggap panci itu kaum muslimin dan udah berkecamuk perang maka ada seorang yang berani saya lupa namanya dia berani untuk megang tapi bukan saya orangnya kata dia saya enggak berani Mimpin perang ini maka serahkan kepada orang yang ahli maka Khalid ditunjuk Khalid waktu Khalid pegang panci maka dengan Khalid maka kata Rasulullah bersabda maka Panji itu dipegang oleh oh. Sayyifulloh. Nah di, di hari itulah Khalid dikatakan Sayyifulloh. Maka Panji itu dipegang oleh Sayyifulloh Al Maslul yang terhunus. Maka perang akhirnya menang. Dan Khalid, itu belum apa -apa, Khalid, itu Khalid belum apa-apa. Khalid belum apa-apa. Dia kan baru masuk Islam. Dia masih prajurit. Ketika perang Yarmuk dia masih ikut jadi prajurit aja. Intinya prajurit ya, bukan komandan. Komandannya tiga orang ini: Abdullah bin Roha, Jafar bin Abdul Mutalib, kemudian sama Zaid bin Haritha akhirnya Jafar apa Khalid bukan bukan pemimpin, kan nggak ditunjuk oleh Rasulullah, tapi Allah memenangkan dan pinternya Khalid begitu mengambil panji kemudian mundur kan, dirubah pasukannya itu yang kanan dari kiri, yang belakang ke depan, jadi begitu musuh melihat kayaknya ada penambahan, ada penambahan, padahal orangnya itu itu aja diubah posisinya, maka akhirnya apa mereka ketar ketir, kayaknya ada penambahan nih, terus dipukul mundur, akhirnya mundur semua, ini juga mundur. Tapi dikatakan itu menang perangan itu karena jumlahnya enggak imbang tapi kaum muslimin bisa lari bisa, bisa bisa kan menyelamatkan diri dan jumlahnya yang yang meninggal juga enggak terlalu banyak katanya hanya sebatas 15 orang ketika perang itu enggak banyak katanya ya komandan yang tiga itu kemudian sisanya para sahabat jadi enggak banyak meninggal padahal jumlahnya enggak imbang cuman bisa dihitung jumlahnya itu di perang Yarmuk itu nah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam nah dapat Ya belum itu, itu belum ditaklukan, baru nanti dikirim lagi pasukan Karena ditakluk ditaklukannya sendiri bukan zaman Nabi, zaman siapa? Umar. Umar Zaman Umar itu ditaklukan sampai ke Andalu, Spanyol, itu zamannya Umar Kalau zamannya Utsman itu sampai ke Cina, perluasannya India, Cina Karena zamannya Umar belum kena Cina, eh India belum Maka dalam sejarah, kapan India itu diislamkan, zamannya Utsman. Sampai ke uh, India, baru sampai ke Cina Ya ini zamannya Utsman perluasan sahabat. Heeh. <tik> Katanya Indonesia mengklaim zamannya Muawiyah. Sejarahnya zaman Muawiyah baru nyampe ke Indonesia. Perluasannya. Ya kalau Muawiyah itu lebih luas lagi sampai menyeberangi samudra sampai ke Afrika. So, ya zaman Muawiyah. Nah, inilah peperangannya ya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, albi sawab. Jadi ada juga faedah di sini tentang tadi tentang khususan ditanamkan rasa takut itu bukan khusus zaman nabi ingat ya ini sampai hari kiamat buktinya zaman para sahabat terjadi kan ketakutan mereka kemudian yang ketiga bahwasanya uh, sah salat di mana saja kecuali di tempat-tempat yang diharamkan ya mana saja sah salatnya ya, kecuali uh, tempat yang ada najis atau tempat yang diharamkan dalam syar'i kemudian adalah uh, asal daripada bumi itu adalah suci Ya dan boleh untuk sholat dan tayamum asalnya selama tidak ada najis di atasnya, tidak ada tempat yang dilarang itu asalnya suci dan boleh pakai sholat seluruh permukaan bumi mau di gunung, mau di sawah, mau di mazra'ah di uh, ladang dimanapun ya. Kemudian uh, apa bumi yang dijadikan untuk tayamum adalah hamparan maksudnya yang yang ada di permukaan bumi ya mau pasir, mau batu, mau yang penting mengandung uh, debu mengandung tanah. Iya maupun tembok yang ada debunya boleh, ya ataupun misalkan e, tempat tidur yang ada debunya itu boleh asalnya ada debunya. Kalau bersih banget sudah dibersihin sudah di, kayak nggak nggak boleh. Syaratnya ada debu itu, ditepuk debunya ada, ya misalkan di dinding ya atau di jok mobil, ditepuk ada kotor. Tapi kalau jok mobilnya bersih mengkilat nggak boleh itu. Ada debu harusnya debunya ada. Iya kalau sudah mengkilat banget joknya bantalnya sudah bersih nggak digunakan nggak boleh. Syaratnya ada debu, kenapa? Karena debu itu yang ada di permukaan bumi kemudian terbang, pindah ke tempat yang lain itu adalah soit namanya. Asalnya di permukaan bumi kemudian terbang oleh angin kan. Kemudian juga uh, luasnya syariat Islam dan agungnya syariat Islam. Yang dimana ya syariat ini Allah jadikan sebagai undang-undang, peraturan untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Ya selama-lamanya abadi. Uh, sampai ya terjadinya hari kiamat sangat panjang sekali ini sebagai apa syariat Islam sebagai dustur apa perundang-undangan dan aturan uh, hidup ya selama ada kehidupan manusia di muka bumi dalam mengatur dalam masalah ibadah mengatur dalam masalah muamalah dan dalam hal yang lainnya meskipun perbedaan negeri perbedaan zaman tetap syariat Islam itu tidak berubah Iya, karena luas syariat Islam itu untuk semacam sepanjang masa, sepanjang zaman dan dimanapun tempatnya maupun di Amerika, di Indonesia tetap ya itu ada, tetap puru ya begitu, ya, tetap sholat begitu tidak ya tidak berubah-ubah. Ya, kemudian juga di sini dikatakan ayuma, ayuma rojul siapa saja laki-laki, maksudnya bukan laki-laki saja perempuan juga masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena perempuan saudaranya laki-laki. Kenapa? Karena perempuan tuh perempuan syaqiqah apa syaqa'iq ar Karena perempuan tuh saudaranya laki-laki. Kenapa? Karena perempuan diciptakan dari laki-laki. Jadi tulang rusuknya ada Maka satu jenis kalau dalam syariat dikatakan wahai rojul, wahai laki-laki itu perempuan masuk ke dalamnya kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Jadi tayammum bukan khusus untuk laki-laki, perempuan juga sama ya. wallah alam misal dia tanya kan. orang kafir takut ke jenggotnya nah. orang Islam. Iya karena orang kafir itu ketak iya, ketakutan kalau orang Islam itu menegakkan syariat sungguh-sungguh. Kalau sudah menegakkan syariat sungguh-sungguh itu bakal terjadi apa? kebangkitan Islam, Jadi mulai hanya kecil dari cara berpakaiannya cara dia berakhlaknya, maka terus mereka apa namanya, menyebarkan e, tentang kejelekan Islam dengan jenggotlah dengan teroris, dengan pakaian beginilah teroris, supaya orang menjauh dari syariat Islam karena ada ketakutan kalau orang Islam sudah bangkit dengan syariatnya, itu bisa memimpin lagi mereka tidak mau seperti kejadian abad-abad yang ke, abad yang kedua, abad yang pertama di dimana Islam itu menguasai dunia mereka ketakutan untuk berikutnya dipimpin oleh Islam, maka berupaya supaya menebarkan isu menjelekkan ketika Islam, orang Islam menegakkan syariat bercadar, ya tebarkanlah ya, kejelekan orang bercadar itu istrinya teroris, ya berjenggot kebetulan juga. Uh, orang teroris juga berjenggot juga Akhirnya dibesarinya itunya Bukan pahamnya, nah, itu yang dibesarin Lagi kita yang melihat pahamnya yang mereka salah Bukan masalah penampilan Ya penampilan karena orang muslim, mereka sama dapat hadis Tapi yang kita lihat Pemahaman Akan tetapi media Dan juga orang awam itu melihat itu lahiriah Bukan dalemannya Kalau kita melihat dalemannya yang mereka harus kita lihat Salah tentang pemikirannya Ideologinya, manhajnya itu yang enggak disorot. orang Kristen kan memukul rata aja, itu kan Islam begitu. Sampai sampai Syiah juga di Islam, apa mereka? Belum tahu. Tapi itu dikatakan Islam. Yang lainnya. Oh, sudah ya. sampai sini. Subhanakallahumma <outstanding> wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, Tuhan,